Selamat sore Pak Agus Ya selamat sore Bagaimana komentarnya Pak? Menurut saya ini karena pemerintah daerahnya itu Tidak tegas nah, Jakarta ini kan harusnya ditata rapi Kantong-kantong、mm -hmm. k -kantong e m i s k i n a n yang tidak karuan itu Pikir real dan sebagainya itu kan gak jelas Orang datang ke Jakarta semuanya Mereka butuh makan、ya. Nah perut gak bisa d i t u n d a Banyak pengangguran dari situ yang gak jelas Akhirnya apa? Ya kriminal naik Kalau di daerah Orang semuanya kerja Entah itu jadi petani, nelayan Tapi kerja Kalau di sini Aduh banyak sekali pengangguran di Pengamen, si abrak-abrak situ Semua orang butuh makan bro, t g d a k bisa ditunda、okay. Nah ini kan harusnya di tata yang Memang gak jelas ya harus Pinggirin yang rumah-rumah yang gak jelas Itu harus dikusur Jadi orang mau ke Jakarta mikir, oh sekarang orang ke Jakarta gampang nanti patok aja pinggir jalan. Baik,、ya. Pak Agus, nanti telah terima m a k s u d a n n a terima kasih banyak Bapak. Berikutnya Pak Gilbert? Iya. Bapak, s i l a k a n Saya hanya mau menyampaikan, saya pernah baca di, koran,、uh, di kontak pembaca ya dua minggu yang lalu,、hmm. uh, salah, uh, di mana salah、uh, penulis ini menulis bahwa dia d i t a n g k a p polisi lalu lintas ya, di tilang, Dan ditanyakan kesalahannya di mana. Terus lantas polisi lalu lintasnya bilang dia tidak ada waktu. Karena dikatakan dia, di, dia ditargetkan、eh, diberi target oleh atasannya harus menilang 20 sampai 30 kendaraan per hari.、Hmm. Nah, jadi sekarang kita balik daripada dia menilang kendaraan, lebih baiknya menargetkan 20 atau 30 jahat yang ditangkap per hari. Begitu.、Hmm. Ya, jadi jangan menilang orang, jangan mencari kesalahan orang.、Yeah. t u Sebaliknya. Dia menangkep penjahat, bukan m e n a n g k a p orang yang n gak g salah d i t a n g k a p di jalan, gitu, lalu l intas.、Baik. Itu aja, makasih. Terima kasih Pak Gilbert. Pak Hendra, selamat sore. Selamat sore. s i l a k a n Pak Hendra. Ah, Kalau saya pikir n gak g aneh lah. Karena banditnya, rampoknya, pencurinya, malingnya semuanya tuh adanya di Jakarta begitu, Bu. Terima kasih. Pak Suriadi, selamat sore. Selamat sore. Baik, s i l a k a n Bapak. Saya lihat dia p r e m d a n y a sendiri juga kayak preman kok. b i s a a j a malak malak doang gitu, jadi macetnya itu apa nggak dipikirin ngatasinya? Tapi mobilnya lah katanya nanti kudu bayar lewat, lalu di, di pokoknya serba serba bayar, parkirin di naikin lagi, naikin lagi nanti. Tapi cari solusi untuk melancarkan、uh, kendaraan, alasannya supaya lancar tapi malak gitu.、Hmm. Nah itu kan jadi kalau pendanya udah kasih contoh. ya masyarakatnya kan diikuti n a i n n y a gitu. Iya, makasih. Terima kasih kembali Pak Suryadi. Berikutnya Pak Heri. y a、uh, saya pikir ini masalah pemetaan dan manajemen、uh, operasionalnya yang harus dibenahi. Jadi, kepala-kepala、uh, sebagian kepala dari poli itu yang harus bisa memaksimalkan anggotanya itu bekerja dengan optimal. Jadi, polisi jelas kerjanya apa, nggak bingung atau cari objekan. Ini Saya baru s e y a ngalamin n i tadi mau dari arah、uh, mau c i t r a l a n d mau ke arah fluid. Kalau saya dari tadi mau melanggar, saya udah masuk jalur b a s w a y dari sana.、Mm -hmm. Tapi ini saya mau masuk tol ke arah fluid, saya malah ditahan. Ini kerjanya kan nggak bener kan? Harusnya arahkan orang gitu loh. Jangan tunggu orang buat salah, ditindak. Ini, ini cuma contoh. Tapi intinya saya adalah polisi i t u nggak tahu apa yang mau dikerjakan. Nggak semua ya, saya bilang. Mayoritas. Masih ada polisi yang baik, itu saya percaya. t i m a k a Selamat sore, Pak Budi. Ya, selamat sore. Bagaimana komentarnya, Pak Budi? Ya, saya pikir itu... Uh, jadi uh, tidak berkorelasi antara jumlah...、Uh, banyaknya polisi dengan、uh, penyelesaian masalah. Jadi jangan-jangan yang kita khawatir ya... Bahwa polisi itu j u m l a h bagian dari masalahnya sendiri. Apalagi dia banyak kasus nih sekarang. Jadi dia bikin kasus-kasus lain... Untuk menutup nutupi kasus tersebut dengan kondisi bahwa justru paling dengan rasio paling tinggi 700 orang dilayani oleh satu polisi termasuk yang paling tinggi di seluruh Indonesia, tetapi kriminalitasnya paling tinggi itu menunjukkan sistemnya juga nggak benar. Jadi manajemen polisinya juga nggak benar juga. Jadi ini ada s a t u yang masalah lah. Jadi hal itu diperbaiki oleh pimpinan atau kapolda di、uh, provinsi DKI. Baik, terima kasih Pak Budi Pak Waluyo, selamat sore Iya, selamat sore Opini saya、uh, Kenapa kriminal naik? Satu, rakyat, masyarakat Ya khususnya di ibu kota itu frustasi bang. Dengan keadaan yang sekarang、uh, Ya makin gak bener lah aparat hukumnya、hmm. Kedua、uh, Juga aparat hukumnya sendiri Mementingkan diri sendiri、gitu. Gak peduli dengan lingkungan Gak peduli dengan、uh, yang lainnya Yang ketiga, saya ambil contoh balapan motor dah dari dulu tuh di j a t i Negara sampai saat ini, nggak, nggak pernah beres gitu. <tuh> itu udah kenyataannya gitu. Ya、eh, demikian komentar saya, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Waluyo. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore Mbak. s i l a k a n Pak Agus.、Uh, Mbak, saya cuma komentar gini aja, kan Polri itu pengen dicintai rakyat juga. Rakyat itu pengen cinta banget sama Polri, jadi... Polri tunjukkan aja kinerjanya supaya baik dan lain sebagainya maaf ya, kap aja ya simple saja, kalau misalnya ada orang kehilangan motor atau mobil, nah ini kan masih banyak juga oknum-oknum yang hanya untuk minta surat keterangan aja orang lagi celaka, malah dimintain untuk ngurus asuransi, masih dimintain ini asuransi atau tidak?、Mm -hmm. so, pertanyaannya kenapa mesti ada hubungannya asuransi atau tidak? kalau diasuransikan terus kenapa? kalau tidak diasuransikan terus kenapa? Nah ini simple saja, orang lagi celaka bantu kasih ini Pak suratnya langsung jadi saya ikut bersedih dengan kesusahan Bapak dan、uh, semoga saja ini bisa bantu untuk menyelesaikan masalah, kita akan coba follow up dan lain sebagainya. Bukan malah、uh, ada uang administrasi gini, wah ini kalau asuransi harus ada biaya begini dan lain sebagainya, ini oknum-oknum tertentu jelas ada dan... Ini tidak mungkin pimpinan tidak tahu. Saya tidak percaya kalau pimpinan tidak tahu. Terima kasih. Terima kasih, kembali, Pak Agus. Paleo? k Selamat sore. Selamat、Pak、sore, Paleo. Mohon volume radio ada dikecilkan sedikit, Paleo. k Iya, radio aja enggak ada masalah, kayaknya. Halo, Ibu. Iya, silakan. h Volume radio-nya, Pak, mungkin dikecilkan, Pak. Mau l a i b u Iya, iya. Iya, Iya. Iya, Iya. Iya, Iya. i a Iya. Iya. Iya. i a i a i a i a i a i y a Mungkin daerah yang agak rawan Mungkin polisinya dua gitu Kalau perumahan kan sudah pump, ada Tadpam Ada Hansi Jadi tidak ada masalah dan begitu. Mungkin jalanan kan polisi-polisi juga banyak ya uh -huh. uh, Terima kasih Terima kasih k e Mali b Pak Leo Berikutnya penelpon terakhir dengan Pak David Selamat sore、Sorry. Bagaimana komentarnya Pak so, David Saya mau komentar aja kadang, Kalau saya lihat kadang-kadang juga Polisi itu juga ada Merupakan bagian dari kejahatan itu sendiri カレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレカレ